Oh, yeah. dikasih yang koplo apa yang kalem dikasih koplo apa yang jingkrak masih semangat semuanya semangat lagunya apa ini Hah? oke okay. yang minta lagu ini kita nyanyi bareng-bareng minta suaranya yang Terus yang menolak. Dari jajaran tim keamanan, Mbak Bibi, ini menghimbau dengan sangat.